Kan ini bukan kamu, badanmu itu kan rumahmu. Ini rumah kecilmu. Kemudian kamu punya rumah lagi gede itu keluargamu. Kemudian kamu punya rumah lebih besar masyarakatmu, bangsamu. Ya kan gitu. Ini bukan kamu itu rumahmu. Kamu kamunya bukan ini. Makanya Rasulullah masih ada meskipun rumahnya sudah enggak ada. Bung Karno masih ada sampai sekarang, tapi rumahnya aja yang enggak ada. Rumahnya sudah menyatu dengan tanah Tapi Bung Karnonya masih ada Berarti Bung Karno bukan yang digambar-gambar itu Gambar itu hanya untuk mengingatkan mengenai Bung Karno Tapi bukan dia Bung Karnonya Nah Kalau kita mempelajari itu semua semakin mendalam Insya Allah kita akan tidak terlalu menjadi manusia kerdil di tengah dunia itu bukan personalitas tidak ada diri yang sejati kecuali Allah itu sendiri subhanahu wa taala yang lain bukan diri yang lain hanya cipratan dari si, diri sejati coba ya jadi kon niku aja tak gupuh karo awakmu dhewe kok aku anggit moko niku ana ta kon niku gak ana iku mek kun kun kun wis kon mari ana gak ana mari ana gak ana gak ono masalah jadi awakmu gak usah perhatian sama dirimu dirimu itu tidak penting dan saya hidup itu bekalnya adalah yakin bahwa aku tidak penting yakin bahwa bukan aku ini yang akan jadi pusat perhatianku di dalam diriku tidak ada aku di dalam diriku tidak ada Ainul Najib kamu sudah penuh cinta dan cintaku tidak boleh aku tunjukkan kepada diriku sendiri yang yang sementara bernama Ainul Najib di dalam diriku tidak ada diriku புங்க பங்க ஜ ஜிரோனியலாம் மே ஜங்க ஒ அப்போரும குோம் கால தா அல்ல தா இது ரோங்க சராமூ நீ அல்லா அல்லூா பிரச்சார மனுசியா அது பிர சரி சா அட்டையா சுவா தூய் சங்கத் யாங்க முருக்கான ஆவா துயா அமாத கருவாக்க உஜுமர்ட் அது மாதிரி அளிசம் மூசியா சார பூசான அட்டையில மத்திரிஸ் dalam materialisme tidak bisa kamu bawa untuk pada akhirnya nanti bersentuhan atau berjodoh dengan cahaya yang sejati. Sedangkan manusia sekarang sibuknya 99% adalah pada lepek-lepek ini. Betul enggak? Apapun yang terjadi, Tuhan adalah faktor utama hidup saya. Subjek utama. Jadi kalau Anda di pasar, di warung, di kantor, Allah di sampingmu, maka engkau menyebut Ilahihi ya. Dia. Tapi kalau Anda salat Allah di depanmu maka Anda menyebut ya ka nak butu wa iyaka nasta. nanti ada peristiwa rohania di mana Allah bersemayam di dalam kesadaranmu ini kalau diteruskan menjadi tarekat la ilaha illallah la ilaha illa anta la ilaha illa ana jadi Allah sebagai dalam tanda beti via ketiga via kedua dan via pertama itu untuk latihan Supaya ketika kamu ngurusin kehidupan di pasar, di kantor, di tempat pekerjaanmu, Allah tetap menjadi faktor utama. Meskipun dia tidak di depanmu, dia ada di dalam dirimu. Sesungguhnya agak ironis bahwa umat Islam ini makin lama, makin materialistik. Materialistik itu bukan hanya anda hedonis, mengkonsumsi mobil, mengkonsumsi makanan, mengkonsumsi barang-barang mewah. Itu salah satu... Output dari materialisme Tapi materialisme yang lebih berbahaya Adalah ketika Anda tidak mampu Menemukan rohaninya orang sholat Anda tidak mampu menemukan Nilai-nilai rohani Di balik perilaku yang bermacam-macam Itu yang pada Awal dan pada akhirnya Membuat kita ini terjebak di dalam Pertengkaran-pertengkaran Yang sebenarnya cara pandangnya materialistik Kita berdengkar Antara aliran A Dengan aliran B dan aliran itu semakin mater seolah-olah kita berbeda padahal sesungguhnya kita tidak berbeda nah nanti kalau saatnya tiba Tuhan agak tersinggung sekarang Tuhan masih berpuasa sekarang Tuhan baru mengatakan inlahub um, ya gitu nah Kaisar tapi dia mengatakan wa'ad itu kai கமாந்த கமா <kuh> <semua itu> <Sess> Kok Kok Kok kok sama sama sama identitas Dilihat dilihat kelakuan saya Saya Saya Saya saya saya itu bagaimana Gitu nah, gitu aja ini ini ini nyuri apa apa apa apa apa tidak tidak tidak orang orang ambisius yang yang bisa dipercaya apa tidak? Aman aman kalau kamu Urusan enggak benderanya சாயாத்த சாயட்டி கயா அம் பிசி உஷா பாதிச்சா சாயி ஓரம் பாதிச்சா அமான்சாசாயாரு அமான் சூலாயு மகாமத்தியா அண்ட் PKS, கே கப்டு kita bertemu karena tiap hari berdasarkan identitas itu. Demari kita efisien untuk kebaikan fastabikul <Sessalam> sek <Sessalam> <Sessalam> apapun candra salat setinggi apapun kelas sufimu ya. Tetapi tetap saja hasilnya masyo maulana masyo syekh masyo nabi tetap dia memposisikan diri dan disuruh Allah memposisikan diri sebagai orang yang belum benar-benar lurus. Belum benar-benar benar. -benar, benar. orang yang mengharam-haramkan Anda mengkafir-kafirkan Anda berarti mereka adalah orang yang sudah benar betul enggak Anda belum benar mereka sudah benar orang yang sudah benar jangan salat enggak cocok betul enggak karena di dalam salat ada pengakuan-pengakuan eksplisit oh kita belum benar betul enggak idzinasrul <muchas> mustaqim betul enggak wis jadi nek kono wis bener uripmu al-fatihah dikurangi sak kalimat